Sudarlun, sepeda motor Honda CRF bertabrakan dengan Honda Vario di Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di desa Birumbayun, Ranto Selamat Kabupaten Aceh Timur, kemarin malam pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Akibat insiden ini, dua orang meninggal dunia. Laka lantas ini terjadi di wilayah hukum Polres Langsa. Kasar lantas Polres Langsa AKP Ritian Handayani mengatakan kecelakaan ini terjadi bermula saat sepeda motor Honda CRF tanpa nomor polisi yang dikendarai Syibran 16 tahun, warga Perla Aceh Timur berboncingan dengan MV Kri 20 tahun, warga Gampung Belang Kota Langsa. Mereka melaju dari Langsa menuju Aceh Timur dengan kecepatan tinggi. Sementara dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Langsa, Oloan Gultom, 40 tahun, anggota Brimom Aramiah berboncengan dengan Supriyadi, 40 tahun, warga desa Pandansari, Manyak Pahit, Aceh Tamiang. Tiba di lokasi, pengendara sepeda motor CRF mendahului mobil penumpang yang ada di depannya sehingga masuk ke jalur kanan dan menabrak sepeda motor Vario. Saat itulah tabrakan terjadi. Akibatnya pengendara sepeda motor CRF yaitu Sibran mengalami luka memar di wajah dan meninggal dunia di lokasi. Pengendara sepeda motor Vario yaitu Oloan Gultom juga meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Rantau Selamat. Sementara dua korban lainnya yang mengalami luka kini dirawat di RSUD Langsa. Darlun seorang pria berinisial B, 39 tahun warga dusun sepakat Alur Bemban, Kecamatan Karangbaru, Tamiang, di pihak kepolisian setelah ketahuan membantu melakukan pencurian minyak milik PT Pertamina. Pencurian tersebut terjadi di lokasi Tangkitos Recover Sumur PU98 Dusun Sepakat, Kampung Alur Bemban, Karangbaru. Kasih Humas Polres Tamiang AKP Untung Sumario mengatakan tersangka B berperan membantu dua pelaku lain mencuri minyak milik PT Pertamina. Tersangka berstatus petugas pengamanan di areal sumur tersebut. Adapun dua tersangka lain ditetapkan daftar pencarian orang satres krim Polres Tamiang. Untuk menambahkan kasus pencurian ini terjadi pada Minggu 18 Desember sekitar pukul 02 dini hari. Dua tersangka yang ditetapkan sebagai DPO datang ke lokasi tangki TOS Ring Cover Sumur PO 98 milik PT Pertamina yang terletak di Desa Alur Bemban. Dua DPO mengambil minyak mentah milik PT Pertamina dengan cara disedot dari dalam tangki menggunakan mesin pompa. Aksi keduanya ikut dibantu tersangka. Menurut pengakuan tersangka, dirinya telah beberapa kali membantu dua DPU tersebut mencuri minyak PT Pertamina di sumur yang sama. Setelah dicuri, minyak tersebut dijual ke Tanjungpura kemudian tersangka B diberi bagian oleh dua DPU tersebut. Sudah lalu, setelah dari Tamiang, kita beralih ke Nagan Raya bersama laporan Rizki Bintang. Kebakaran hebat terjadi di kawasan Pasar Impres, Desa Simpangput, Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dini hari pukul 03.30 Indonesia Barat 12 bangunannya merupakan toko baju pecah belah dan kelontong hangus terbakar. Pusdal Ops BPB Dinagan Raya Agus Salim mengatakan BPB Dinagan Raya mengerahkan 5 unit mobil damkar ke lokasi. Menurutnya kobaran api baru berhasil dipadamkan 2 jam kemudian, tepatnya pada pukul 06 waktu Indonesia Barat. Proses pemadaman ikut dibantu 1 unit mobil water cannon dari Brimob Kuala. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut namun banyak harta benda milik korban yang tidak bisa diselamatkan. Sementara Satres Krim Polres Nagan Raya telah melakukan olah TKP kebakaran 12 unit ruko di Pasar Impres Simpang Petjeram. Kasatres Krim Polres Nagan Raya AKP Mahfud mengatakan kasus ini sedang dilakukan penyelidikan oleh pihaknya untuk mengecek dan menemukan sebagian penyebab terjadinya kebakaran ruko milik warga. Darlun dari Nagan Raya kita beralih ke Singkil bersama laporan Dede Roswadi. Penumpang kapal laut di Pelabuhan Singkil membludak menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Bahkan sejumlah penumpang juga ikut terlantar berhari-hari di pelabuhan tersebut Akibat kehabisan tiket kapal Seorang penumpang KMP Mutiara Sibolga yang hendak mudik kenias Forara Guleu mengaku dirinya sudah 3 hari bermalam Lantaran kehabisan tiket Beberapa penumpang lain yang membawa anak istri bahkan harus tidur Dengan menggelar tikar di sembarang tempat di kawasan pelabuhan Ia mengaku membeli tiket secara online seharga Rp55.000 untuk kelas ekonomi Namun ketika ingin melakukan pembayaran di loket Malah tiket habis terjual Akibat kesulitan memesan tiket secara online Sebagiannya lebih memilih menggunakan jasa calo Kepala cabang PT Mutiara Sibolga, Syahnan mengatakan Penumpang menuju Gunung Sitoli dan Nias membludak menjelang Nataru Sehingga tiket yang dijual secara online laku keras Untuk Desember ini penumpang mengalami lonjakan Sehingga pihaknya terpaksa membatasi jumlah logistik yang dibawa secara berlebihan Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM Setelah dari Singkil kita ke Subulsalam bersama laporan Khalidin. 3 unit rumah di desa Subulsalam Utara kecamatan Simpang kiri, salam hangus di lalap sejago merah selasa kemarin. Informasi yang dihimpun kebakaran menganguskan rumah milik ha Amin Abdullah Bakti dan Aprizon. Musibah ini berimbas kepada 17 jiwa dari tiga kepala keluarga. Belum diketahui penyebab peristiwa naas tersebut saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh instansi terkait. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Pihak BPBD telah mendirikan tenda darurat di lokasi kebakaran agar bisa ditempati para korban. Darulun kita beralih ke informasi nasional. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata membenarkan keberadaan mafia hukum. Pernyataan ini disampaikan Alexander Mawarta saat menanggapi beberapa dugaan suap pengurusan perkara koperasi simpan pinjam Intidana dan yayasan rumah sakit Sandikarsa Makassar di Mahkamah Agung. Menurut Alex, sebenarnya keberadaan mafia hukum tidak hanya di lingkungan pengadilan. Ia mengungkapkan praktek mafia hukum itu telah ada sejak tahap penyidikan hingga bermuara di pengadilan. Informasi praktek mafia hukum didapatkan KPK dari masyarakat. Ia mengatakan beberapa waktu terakhir aparat praktik mafia hukum yang terjaring operasi tangkap tangan adalah aparat pengadilan. Domain WW6 KPK adalah menindak korupsi aparat penegak hukum dan penyelenggaran negara. Untuk menanggulangi praktek korupsi di lembaga peradilan, Alek menyebut KPK terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Bawas MA. Ia mengaku memiliki hubungan dekat dengan Kepala Bawas MA Sugianto. Sebab ketika masih menjadi hakim, dirinya pernah menyidangkan perkara yang sama. Alec meletakkan harapan kepada lembaga peradilan yang menjadi benteng terakhir masyarakat mencari keadilan. Darulun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Rusia menyatakan sistem pertahanan udaranya telah menembak jatuh 4 rudal buatan Amerika Serikat di wilayahnya bagian selatan yang berbatasan dengan Ukraina. Rudal buatan Amerika Serikat itu ditembak jatuh saat mengudara di wilayah udara Belgorod. Seperti dilansir AIP, pernyataan Moskow itu menjadi salah satu klaim pertama soal rudal buatan AS digunakan dalam perang sejak infansi dilancarkan ke Ukraina 10 bulan lalu. Ukraina sendiri diketahui mendapatkan banyak pasokan persenjataan dari negara barat termasuk Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan via media sosial menyebut 4 rudal antiradar radar haram Buatan Amerika telah ditembak jatuh di wilayah udara di wilayah Belgorod. Belgorod merupakan wilayah Rusia yang berjarak 35 km dari perbatasan Ukraina. Dari Newsroom, Seramit Tanjung Permai, di Batas Kota, demikian informasi pagi edisi Rabu 21 Desember 2022.